السلام عليكم و ر ح م ร الله وبركاته الحمد لله الذي تفرد بحياته ลลาฮีล ل ดีทัฟรรดบ์ ب ฮยัต الحمد لله الذي خلق ا ل م و ت والحيات ليبلوانا ع ي ن ا أحسن عمله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وَأَلَى آلِهِ و َ أ َ ش َْ ا ب ِ ه ِ وَمَنْ دَبِيَ أ ُ د ْ ذ َ ا َ م َ ب َ ع ْ ض ح ض ر ا ت ا ل أ ف ا د ل س ا د ة ا ل أ و ل م ا ء و ا ل ح ب ا ئ ب ا ل ع ز ا ء و ف ي ا ل م ق د م َ ص ا ح ب ا ل ف ض ي ل ة و ا ل ق ر ا م ة س ي د ا ل ش ي خ ا ل ب ر و ف ي ي و ر ا ل د ك ت و ر ك ر ي ش ِ ي ا ّ د ي م ا ا إ ز و و ا ل ح ب ي ب ا ل ش ي خ إ ن ع ب د ا ل ق ا د ر ا ل س ق ا ف Hafizhullah Ta'ala Yang terhormat dan yang kami cintai Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid Dan s e g e n a p keluarga besar Abdurrahman Wahid Para tokoh Indonesia di sini ada Pak Noh, ada Pak Mahfud MD, ada Pak m a h f u t h Basuni, ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak n a z a r u d i n dan banyak sekali. vertiento Product copy อ a ่าง s ี่ h ักและที่เคารพท่านผู a ชมทุกท่าน e m ่รักและท a ่เคาร a ท่านผู้ชมทุ a t ่า o ท a ่ a ั a แ a ะ a ี a เคา i พ Teru p a m a santri-santrinya Gus Dur, para Gus Durian yang tercinta. <tuk> Alhamdulillah, w a s y u k r u l i l l a h saya diperkenankan Allah Taala dapat hadir dalam acara seribu hari wafatnya saudara kita, guru kita, pemimpin kita. Gus Dur yang ke-ribu hari mudah-mudahan kumpul kita jumpa kita pada malam hari ini mendapat Ridho dari Allah ta'ala Barokah manfaat Fidini d wadunyawal akhirat Hai ini Orang kok banyaknya begini nih orang semua pada yang tidak orang. Ini ini orang semua atau ada yang tidak orang ini? Jangan-jangan ada yang s i r u l a h Ada kiai h u s e i n mana kiai Husain? Saya entah saya sendiri entah orang banyak memperhatikan itu orang kayak Gus Dur itu cuma satu, cuma satu sudah meninggal seribu hari masih orang itu luar biasa perhatiannya dan simpatinya pada keluarga. Dan itu tidak santri tok, tidak hanya santri pondok tok, tok itu saja. Tidak hanya kalangan kiai, tidak kalangan priai, kalangan intelektual, kalangan apa saja ini baru sekali ini manusia satu ini di Indonesia. Kalau ada yang lain siapa aja pak n d กสดรกสดรกยา ι Maimun Zuber กยา ι sepoh dari Rembang itu pernah bertanya kira-kira amaliyahnya apa Gus สด r ini kok seperti ini. Waktu itu saya s p o n t a n menjawab orang-orang menyintai gusdur karena gusdur menyintai orang-orang <IL EN C IO> gusdur itu cuek sampean mau senang mau tidak senang sama beliau mau sampean menyintai atau mencaci maki gusdur tetap menyintai anda <IL EN C IO> gusdur tidak punya musuh Kalau beliau marah karena cinta, kok s a m p a n n t a h u Saya tahu karena saya teman s e p e r t i d u r a n dengan beliau. Wow. Saya dengan Gus t u r itu sama persis. Kurangnya saya satu, kurang berani. Gus t u r kelibahnya a dari saya adalah beraninya itu. Saya itu ya cocok pikirannya beliau itu. tapi kalau melawan harus saya tidak berani <IL EN C IO> kalau gustur tidak peduli kalau benar dia maju terus dia tidak peduli dipandang jelek oleh orang karena yang terpenting bagi dia dipandang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala <IL EN C IO> tapi hari ini saya ingin menceritakan satu dari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 Kita memang orang Indonesia, i y a Kita lain dengan misalnya d o b a r Ashari. Dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia rusak ya tidak peduli dia. M-top bukan orang Indonesia. Lah kalau ada orang Indonesia kok merusak Indonesia? Itu yang nggak masuk akal kita. saya juga bilang sama Gus t u saya menyintai Indonesia ini Gus, bukan karena saya paham nasionalisme, karena saya orang pondokan, gak pernah sekolah. Ismu-ismu itu gak paham saya. <S <S saya menyintai Indonesia, karena Indonesia ini tumpah darahku. Karena Indonesia ini tempat lahirku. Karena Indonesia ini tanah airku. titik Jadi kalau sedikit-sedikit sed kok, orang NU, NO, orang p e s a n t r e n kok diajak ngomong soal kebangsaan itu ลอง bangsa Indonesia kok tidak ngomong bangsa Indonesia gimana itu, gim itu orang-orang asing yang kebetulan di Indonesia itu aja-aja bicara soal kebangsaan kalau orang p e s a n t r e n orang e er t o itu memang dari awal tuh merasa bahwa kita ini orang Indonesia jadi berpikir keislaman dan keindonesiaan jadi satu bahkan gustur melebih itu kan kita sering mendengar ada u uh k u w a h uh. n a h d i a h Ada lagi Uhuah Islamiyah Ada Uhuah Watoniyah Ada Uhuah w Bahasyariah Kita ini baru sampai Uhuah n a h d i a h saja Masih sulitnya setengah m e t i Masih gak mudah Apalagi kalau n a h d i a h saja belum bisa Apalagi Uhuah Islamiyah Kalau Uhuah i s l a m i a h saja Belum bisa bagaimana Uhuah Watoniyah kalau ukhuah w a t o n i saja belum bisa bagaimana ukhuah basyari a uh, ah, pesaudaraan kemanusiaan memang ini ini tadi kalau seandainya Kiai Haji Profesor Dr. q u r a i Sihab s ini dia berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi Kiai seandainya okay <ter> se itu beliau beliau langsung nomor satu dikasih Gus d u r Beliau berdasarkan Kajian-kajian ilmiah Karena m a l beliau memang Profesor Doktor Di samping Kiai Haji Kalau <g ul> uh> saya d o k t e r n y a aja d o k t e r Honornya kaos Saya melihat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 istad sehingga tidak sempat belajar tidak sempat ngaji karena sudah keburu terkenal <IL EN C IO> kalau ini mendingan lah ini mendingan Nur Muhammad ini mendingan d a <IL EN C IO> rekam jejaknya dia mondok ok pernah paling tidak diajar kiai-nya sendiri ayah ayahnya sendiri d i a i besar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 aya yang jatuh i n i Saya ngajinya ke mana-mana. Gus Tur itu pernah ngaji di d e n a n y a Kyai Bisri, s a n s u r i ahli f i k ah e Pe h Pernah belajar ke Tambak Beras, Kyai Abdul Abdul Wahab ah k Hasbulah dan Kyai Abdul Fattah. Itu ahli usul pekeh dan ahli tasawuf oh. pernah ke kiai a l i maksum kiai yang egaliter bahasa Jakartanya pernah ke sarang tempatnya mbah imam mbah imam sarang dan mbah zuber sarang pernah merguru ke Kiai Kudori, Tegalrejo. Ini juga ada tokoh Indonesia lagi. Jadi Gus Dur itu mencerap ilmu dari banyak Kiai, mulai dari Kiai Nahwusarom sampai Kiai Tasawof. jadi kalau anda itu n g a j i n ั้งจี a ี่มั่งนับวุสอร e n โรมูดึงนะ g รื่องกุสตูร์ a t ้ k จี a ี่เป๊กเฮตโตโรมูดึงนะม a กุส a ูร์จีดิ t u แค่กุสตูร์ที่ตุงั้งจีมูลายนับวุสอรอปเฟกเฮวุสเฟกเฮฟาลซาป sampai p u n c a k makanya tadi dikatakan oleh Pak Kules banyak yang tidak paham sama Gus t u n nah, u sekarang ini ada orang Pak n u h g ngaji baru babul g o d o k sudah berhenti ngaji baru bab g o d o k berhenti karena sudah terlanjur populer sebagai sebagai Kiai dan Ustad. Akhirnya di sana mana mana ya marah terus nung. Siang nggak tahu. Setelah babul gotoh itu ada bap tawaduk segala macam, b a Nggak tahu dia. Itu. Makanya ciri-cirinya. Ini ngomong ciri-cirinya daripada sertifikasi. Lebih baik lihat ciri-cirinya saja. Kalau orang itu kagetan. Ada film nggak cocok kaget. Ada l a d i gagah datang kaget. Orang yang kagetan itu itu nggak sempat meneruskan pengajiannya karena terlanjur terkenal. Makanya sampein jangan terkenal dulu lah. Ngaji dulu, nanti baru terkenal. ciri-cirinya orang yang ngajinya belum tutup sudah terkenal itu kalau ditanya soal a p a s aja jawab <laughs> itu ciri-cirinya ditanya soal a p a s aja soal agama jawab soal politik jawab b u d a i n jawab terus apa s a j a jawab itu tanda-tanda goblok กุศลก็ไม่กังว a กับสิ่ง a ดกั e วลกับ n g ่งใดก็ไม่กั a วลกับสิ a งใ n g ็ไม่กังวลกับสิ่งใดก็ไม่กังวลกับ s ิ่งใ a ก็ไม่กังวลก a บสิ่งใดก็ไม่กังวลกับสิ่งใดก็ไม่กังวลกับ i n ่งใ a ก็ไ e ่ก l งวลกับใด a ็ไม่กังวลกัวกับสิ่งใดก็ดวม่มก็ิ n u l ล s ก u <G ül üyor> s t u r ์ u ุ unya judulnya zahid dari d ด p a n d a n g g u s t u ร์ดั้รีสกิเกซูฮุดันของในอินโดนีเซียก็มีการอภิปรายซูฮุดนั่นคือกา a เบี่ยง u บ u หลังนั่นคือบุ g กุอินช Indonesia, kok Indonesia, kok Indonesia ini ang ang ีเซียก็มีบ u ฮาซ i n d o n e s i a นโดนีเซ s ยก็มีบาฮาซูฮุด a ินโดนีเซียน n ่ตั้งสนั่งสนั่งยันดุนย์อยู่ซึ่งมี a ันดุนย์อย o ่บ้ i นเยอะที่สุดเลยยั กับมาอดรักว่ามา jadi saya disini tidak akan menggarisbawahi apa yang ditulis kiai h u s e n itu soalnya sampean nanti yang n gak g kuat carilah yang sampean kuat saja dari g u s t u r itu jadi ada tulisan tentang g u s t u r sebagai negarawan มีกุศล sebagai manusia Gus ศ u sebagai คนตัวของ pluralisme อ a ไรมากุศลอะไรนั่งมันอ่ะมันอะไร i ย่างเง a ้ยนั n น a ี่นั a น a ี่น i ่นนี่นั a นนี a n ั่นนี่นั่นนี่นั่ a นี a นั่นนี่นั่นนี่ a k a n นี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นน g ่นั่นน่ mulai jadi gelandangan, dulu g e s u d u h gelandangan di sini. <impek> saya tahu karena saya juga gelandangan. <gâu> <imeka> Kalau saya ke Jakarta mesti ke tempat b e l i a u itu masih ngontrak, r n n g o n n wah nggak karu-karuan. Ah, asal kesini pindah lagi, asal kesini pindah. Woi kok kayak kucing ya dong. sejak jadi g e a n d a n g a n di Mesir Kairo sampai di Jakarta sampai beliau jadi pengurus NU NO, sampai jadi presiden. Gusdur itu saya saya tak anu uh, konfirmasi sama anak-anaknya. Setahu saya Gusdur enggak punya dompet ya. Betul. Betul. Tak punya dompet. Saya walaupun sudah dipanggil Al Mukarram, <SILENCIO> saya masih punya dompet dua, satu untuk rupiah, satu untuk dolar. <SILENCIO> itu sediaan kalau ketemu orang Jakarta yang eh, dolar dolar d -doll o k itu k a j a เอสซีเอ็มรูมหัสในรูมหั e ก็ได้หร a อเข u ต้องการบะสุ i นี ah ah i ด้วยเ a n ิซาติดีสัยด a n g าหงุดหงิดนะผมก t e สุด u t ้ว a ากู้สุดรู้ก็ไ a h a ด้ให้คนอื่นก a t a ุดรู i ก็ไม่ได้ให้คนอื่นกู้สุดรู้ก็ไม่ได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 พ a d a ลกุสต์ร u ้ท่าว่าผมบอกว่ากุสต์ตรงน a m คือคารวะนี่ปุ๊ a ถ้าเ s ิดเข a n อกว่าเขาจะให้เงินเขาจะใ n ้เง g นเขาจะให้เ n ินเ a n จะให้เ i ิ u เขาจะใ a ้เง a นเขาจ b ให้ a งินเขา a d ให้เงิ r i ขา a ะให i เงิน u d าจะให้เ i ินเขาจะให้เงินเขาจะให้เ a ินเขา i ะ i ห้เงางิ้ Dalam bahasa Arabnya fakir, fakir. Orang yang banget butuhin namanya fakir, yang kaya sekali namanya ghani. Karena itu Allah al ghaniul hamid. Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa, kaya. Yang membutuhkan adalah nahnu, nahnu bukoro.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 Jangan-jangan karena kita n d a k pernah dong o m i n t a sugeng. Fakir, p a k i r Gus t i r itu kaya sekali. Gak punya dompet tapi kaya. Kenapa? Karena n d a k butuh. Sampai yang punya macam-macam tapi masih butuh korupsi sampai yang fakir. butuh apa butuh ya itu kalau kepengen bakso, oh. oh, utangan naik, u d a h sudah. Cukup, sudah. Eh. Padahal saya tahu sendiri itu. Kadang-kadang ada orang datang tuh bawa tas k e s e k di sini duit, saya tahu itu. t a i begitu saya masuk sudah nggak ada kelas k u s u t a Saya tanya, seribu harinya g u s t u r ini, saya ajak s a m p a yang ngaku cinta g u s t u r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 s a m p e a n pengen makan p a r i n g berapa sih yang ingin sampaian makan p a r i n g satu piring setengah kalau piringnya besar. Berpakaian apa saja. Mari kita berpikir sederhana, jangan berlebih-lebihan. Termasuk di dalam beragama. Saya ulangi termasuk di dalam beragama. ด i ส i ่น a oh ้ม ok oh ok ี o ัวล t o รตั a ล a คร a าสนามีคีย์อิมาฟตุฟัส a ุนีคีย์อิปูรุลแต่เพราะนานม n แล้ i ท a ่เป็นร a ฐมนตรีไม a ได้ขัดตุ้ยปันคีย์อินี่จนจนจนจ w a น u นจนจนจนจนจนจน a d i นจ n จนจ l จ a จน m e n น e นจ d จนจนจนจนจ a จนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนจนนน มั n เรียกมาบอ i มาต m a งๆน a ครับว่ e อันนี้มีศา i ต i าจารย์ดรกุเรศช i ยมีกุเรศชัย a ็ a ีอ a กหลายท่ n นด้วยกันเลยทีเด a ยวด m งนั้นถ้ e ผมพูดอะ e รผิด a ลาดก a ไม่ต้ a ง a ทษผมนะครับผมก Kalau beliau berwenang memberi sertifikasi, saya dapat. Sederhana termasuk dalam beragama. Apalagi ini s e b e n t a r lagi bulan Desember tahun depan, ini bulan depan ini. Itu katanya konon kabarnya sudah kiamat. Jadi sampean ini makhluk terakhir kalau betul. Jadi t i d a k usah neko-neko ne lah.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 berdasarkan d a w u h n y a internet <tuh> sekarang ini keblat itu ke m e n c i n g kesana a <tuh> sampai ngapain terus mimbarnya apa urusannya mikrobnya mau digempol ya diadakan h p kesana lu kok g e b l a t temen kamu <tuh> itu s a j a d a n y a d i g i n i kan kan bisa pula salat itu punya siapa? Salat itu miliknya siapa? Miliknya MUI. Miliknya internet. Miliknya Kementerian Agama. Miliknya Gusti Allah. Gusti Allah itu ora koyo d a p u r m u u n g ดีคนนั้นนั่นก็มองแง่ร้าย i ิไอ้ก a ส l a อาล่ e ก็เห i ื dia ับ k ขา n นา a k seneng berarti Gusti ไม่ a ุ n ใจก็แปลว a า a ุ a ติอาล a าไม่สุขใจ a ังนั้นการ l a ดมนต์นั l นเป็นของ i ุสต m อาล่ n ท a l a ขาอ a าก i วดมนต์ก็เ n รา a n ่าเขาอย u กสวดมนต์ก็เพราะว่าเขาอยาก i วด l a ต Gusti Allah itu syakur, syakur itu aku nggak ngerti bahasa Indonesia nya, tapi bahasa agak Jawanya bisa. Mohon e r i m a ke. Iya apa syakur itu <tuh> <tuh> a a Kalau saya ma mah menerima, jadi mohon terima ke itu. ไม่ e ด ah ah ้เหมือน a ราเราถ้าผิดนิดเ l ียวติดเพ t ิงผิดนิดเ g ียว a ิดเพลิ i ถ้ากุสติอาล a งไม s ผิดนิดเดียวก็ไม a เ a ็น a รผิดนิดเดียวก็ไม t เป็นไรนั่นแหละดั a นั้นถ้าเราไม่ตั้งใจ t ะต่ l a ้านกุส n a อ a ลังก็จะได้ร tidak masalah yang gegeri kan itu o n g o n g manusia manusia yang menyangka dia itu wakilnya Gusti Allah itu <tuk> sampai hari raya senin apa selasa ributnya kegaduan itu hari raya nya siapa hari raya nya No apa Muhammadiyah apa Kementerian Agama itu hari raya nya Gusti Allah Kamu mau hari raya sampai sekarang juga boleh. b a r a p a u r u s a n n a Itu bagaimana kok g e g e r a n itu? n nah, ini soalnya kalau sekarang hari raya, ini yang besok yang hari raya i t u bagaimana ini? Puasanya bagaimana? l a l puasannya siapa? Puasanya siapa? Puasanya Nua? NO, puasanya Muhammad? Apa puasanya pemerintah? p u a s a n y a g u s ต i Allah, i Allah usan, g u s t i ิ l าลไม่ a ด้การเงินกิจกิจกิจ a งงงงงงงง e งงงงงงงงงงงงงงงงงง a n e งงงงงงงงงงงงงง a งงงงงงงงง i งงงงงงงงงงงงง b งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง s งง a ง l งงงงง u n u m e m b k i n orang pintar ketawa untungnya kok n zat banyak yang pintar ya e s e earth detay til Job แล้ว sampai puasa kok warung-warung ็ ч и с i nut tube b e h l e b i h b e t h katanya untuk menghormat bulan ramadhan sejak kapan bulan ramadhan minta dihormati w o n g dari dulu sudah terhormat 04 itu bagaimana Pak Gus Mus? Kalau saya lebih baik dibuka semua warung-warung itu supaya ketahuan orang-orang ini kuat puasa apa enggak? l a h kalau warung ditutupi semua mesti s a j a kuat saya, udah ada yang i i n g i m i n g i o j n a Jadi jangan berlebih-lebihan itu gusdur, <tuh> maka gusdur itu awet. konsisten dalam b e r p i k i r konsisten dalam perjuangan, karena beliau tidak berlebih-lebihan. Coba kalau ngotot dia, o h nggak sampai. Udah, nggak a Kalau sampean mau bisa konsisten, mau istiqomah, mau adil, sederhana itu kuncinya. Tengah-tengah, jangan berlebih-lebihan. Nanti anda melihat manusia jadi manusia. melihat orang jadi orang. Pada waktu awal-awal reformasi itu saya pernah nulis, sayangnya orang Jakarta t a k ada yang membaca. Dikira ini soap o a m m a c a n Saya mengatakan bahwa itu awal-awal reformasi. k a Indonesia ini. Kalau orang Indonesia tidak dicopoti di kepalanya semua diganti kepalaannya, itu insya Allah sampai kiamat kurang dua hari masih begini terus. Kepalanya dicopot dulu diganti kepalaannya, kepala yang baru, kepala yang tidak berlebih-lebihan. b e r l e b i h l e b i h a n itu yang membikin kita tidak bisa berpikir adil. Kita harus g a j i ulang laki lah dicopot kepala itu bahasa e k s t r i m saya lah dicopot kepalanya ganti kepala baru untuk melihat sesuatu dengan kepala yang baru. Kita lihat kembali Allah itu apa sih? Jangan-jangan selama ini kita Allahu akbar Allahu akbar itu enggak tahu segede apa Gusti Allah itu.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 มุนีทัศน์ขอ a มู Gusti Allah itu าอิต kita kasih ulang ini ่ลิซานดิลิซาอีกุสตูริอันนี้ a าร์ i ก็ตอินสติทูตมั u ก็ตุกั a บักาสอิตุกุสติอาลาอิตุฮ็อปป์กุสติอาลา a ิ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 Ini kebetulan ada istri saya. Tuh. Istri saya itu menyintai saya sebelum ketemu saya. Oh. Itu orangnya. Karena dia sudah mendengar berita tentang saya. Begitu saya surati. i ัมบ ah ok ัค e ล a ็อ a เลป็ a กเ n ี่ยสักซีจ้าอันนี้คาง a กนี่เพราะว่าเขาชอบ a n บ a มผม a ังไม่ถึงจุด a ั้นยังไม่ถึ a จุดนั a นยั n แค่สุราต์สุร a ตันเท่าน a ้นยังแค่สุราต์สุราตันเท่านั้นยังแค่สุราต์สุรา a ันเท่านั้นยังแค membaca tulisan saya dalam surat itu, sudah ah, nah. <risas> karena cintanya pada saya, jadi ketika Om h u m a m i a u apa b a t a s a Indonesia, Om m u h a m a h berumah tangga pertama kali itu, dia sengaja m e m b i k i n k a n apa itu masaan yang luar biasa, opor, opor tau ya, opor padahal yang makan cuma saya dengan dia.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 Saya masak k a n opor, kelapanya dua bu, saya parut sendiri sampai tangan saya n e d a s semuanya. Ini tidak sembarang opor bu, ini resepnya saja dari femina. <laughs> Ibu saya di w a d u l u g i t u ketawa lah kamu ini n d a k tanya-tanya dulu. m u s t o f a itu paling n d a k suka dengan masakan yang ada santannya. <San> Kalau kamu sambelkan jeruk gitu saja satu wakon t e nah, <San> Di coba dia sambel no jeruk, ternyata betul saya makannya banyak. itu n g a k sekarang itu m e a s a a n itu s a m b i l jeruk o <laughs> Ini dia mau menyenangkan saya tapi dia tidak kenal saya. Saya nggak ada seorang suami menyintai istrinya tapi tidak kenal bahasal solipik y kok seneng beko gak kenal itu. Semangat m e n y i n t a i a bengbu gebu, sehingga istrinya dibelikan rok sepan, warna merah menyala, harganya setengah juta. Wah, ini istriku mesti seneng sekali. Saya belikan rok sepan, warna merah menyala. Oleh istrinya dibuat ngelapin sepeda. Gara-gara dia asal cinta semangat dong. ด emikian pula sampe jadi orang islam jangan kok semangat menyintai Gusti Allah do kenal lah Gusti Allah itu sehingga sampe k an e p in in e n g i n disenungi masih tempiling malaikat pay kalau n gak g ng ngerti tanda-tandanya apa yang disukai Gusti Allah karena n gak ngaji ya sudahlah anteng dulu saja ngaji dulu Jadi kembali lagi kalau ingin kenal Gusti Allah ya ngaji. Ngaji tentang Gusti Allah taala. Jangan semangat tok. Sekali ternyata wong agama kok dibuat ngerusak itu kan ya aneh b i n ajae k itu. Wong Gusti Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. kok ngerusakan itu p i y Ada lagi ini pancannya Gus Tiallah diajak kampanye, itu l kebelak kebangetan t e n a g a itu. Wah kurang aja n i nemen banget, kurang aja nemen Gus Tiallah kok diajak kampanye. Kalau nggak bisa ber berpolitik ya j a u g a n berpolitik lah. t u dia konis a j a nggak bisa oh, dagang-dagang apa-apa, apa nulis buku kayak k a Husain, e t i gak emangnya Gus t i l a h itu ngapain? s u r u h bantu partai di Indonesia ini, oh, di Amerika ya ada partai. Ini nanti selawatan lagi jangan-jangan. <laughs> Jadi aku naik terus-terus itu -terus tambah isin a <laughs> Saya khawatir ujub. <laughs> Jadi sekali lagi ini seribu hari w a f a t n y a Gus Dur dimari kita jadikan. Untuk memulai tenanan sungguhan kita mulai merubah gaya hidup kita, gaya berpikir kita menjadi sederhana. Tidak usah zuhud, a k usah zuhud. <tuh> zuhud itu terlalu berat bagi anda sekalian berat sekali. Orang-orang yang sedang senang senangnya d dunia kok disuruh zuhud itu kan i a n g e l tuh. m oh, a ganjaran sama Sapati Percaya? Sampai saya kasih uang seratus ribu, apa ganjaran satu truk? No, oh, seratus bu. Ini kok tidak suhu? Gimana? Ya <SILENCIO> nah, itu yang saya katakan, saya itu kalah dengan Gustur, kalah berani, karena.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 Karena sendirian Gusti Allah sayang biar sama ikut aku aja dipanggil lah kehadiratnya. Nah, kita ini sekarang yang cari gantinya. i n i di sini ada tokoh-tokoh agama banyak sekali. Datang yo g a k mudeng aku pidato yo di neramu d e n g a pemnas lawatan ya h b o Tambah ramu. Tapi itu maknanya mereka menghormati Gus. Mer ang, ian, gak, an, mereka merasa selama ini Di Bilani Gustur Sekarang Sampean yang a k u Gusturian Berani n gak g Sampean Meneruskan perjuangannya Gustur Bilani mereka-mereka yang lemah Berani Sampean ok g Berani tapi pakai Otak dan hati Pakai ngilmu ok, Berani-berani Terus ng ber ngerusak Kalau berani ngerusak itu Aku isong Nusrana i s o ป a n ธานนี่ก n ตัวอ oh ันซาร์ a ั a ฉั n ตั้งก a ตัวแยบ a ัญญ n ด a อ g a บรานี่ a อ็ม s ู้ร่างเ m ่เข้ม i ันซาร g a นาะยา e ้ a เรื่องพวก a ี้มันเป็นเรื่ e งที่มันเป u นเรื่อง e ี่มันเป็นเรื a องที g มันเป็นเรื่องที่มัน รู a สึก a ่ e ไม i ได้มีใครมา n ป็นเบล้านตอนนี g ดั้งเดิมกุสตูร์ที่อยู่ด้านหน้าถูกจ้ g วจ้าวอีกก g สตูร์เ i า o ้องกุสตูร์ก่มีกุสตูร์ Mari kita memulai cara hidup sederhana. Berani tapi pakai n g ilmu, pakai otak dan pakai hati. Gusdur berani bukan ngawur. Gusdur berani bukan ngawur. Karena dia tahu. Makanya, apa pernah anda dengar gusdur main kasa? kekerasan, padahal bisa, g u s t u r itu bisa sekali, bisa pak Abah. g u s t u r itu bisa. Ini ada saksinya ini ada orang dekatnya g u s t u r juga ini juru bicara g u s t u r Hati Masal. g u s t u r waktu di Dongkal Dongkal itu, itu di daerah-daerah sudah siap di mana-mana segini-segini nih. Sem si bilang, kat, kat semua n a s i a t tinggal ustaz bilang berangkat berangkat semua Wassalam Jakarta ini eh o n g FE WPI itu hanya berapa orang gitu j uh, a banyak yang urusan apalagi itu ansor dikerahkan u s t a z Wassalam Wassalam Tapi Gustur itu dengan kebesaran jiwanya. Nah, nah apa -apa. kenapa? Karena apa? Karena dari awal beliau menyintai Indonesia. Kalau dia bilang berangkat itu merusak Indonesia, itu tadi lagi. Intinya Gustur itu menyintai Indonesia. Kalau anda menyintai Gustur dan tidak menyintai Indonesia, k u t o h e l h oh. karena ada orang Barat jadi ada supaya tahu lah ada Kutuhel.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 yang mudah-mudahan u Ansor anul saya jangan ngomong sendiri nah, itu jaga Indonesia ini kalau mau mengatakan cinta kebestul er jaga kalau tidak karena mikir Indonesia sudah w a, a, a s a l a m a k u itu ya nggak as saksi-saksi banyak saya juga saksi m a t a n รักอินโดนี e ซ a h a ักมนุษย i และนี a m ม่ใ s ่ค m าม i ิด a องกุสตุร์ว่าท a p ม n ้องรักมน n y a ์ a ห้เกียรติมนุษย์ไม่ a ่ a จะเป g น <ur> รูปแบบใดถ้ n t a รูปแบบผมไม่ o n g bentuknya kayak begitu t a p แ harus m e n y ดีแต่ dia ง a y ก itu Bukan hanya karena saya itu m e n i n d a i g u s t u r tapi karena Allah sendiri berfirman dan itu yang dipegangi g u s t u r Allah sendiri memuliakan manusia. Walakat <Susur> karam nabani Adam. a b a n i Adam itu manusia. Anak cucunya Adam itu manusia. Manusia kayak apapun rupanya itu manusia. Karena itu. กด ul menyintai dan memuliakan manusia siapapun dia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh